Mitra bisnis, pembaca kontan menulis, mungkin sudah saatnya pemerintah memfasilitasi semua tokoh agama, pakar astronomi, dan pakar ilmu pengetahuan lainnya yang terkait untuk mencari titik temu dan menyeragamkan satu syawal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Solahuddin Wahid, Gusola apa komentar anda? Betulnya ya nggak ada masalah ya berbeda memang pendekatannya berbeda gitu loh jadi ya silahkan saja masing-masing mengikuti apa yang diyakini cuma ada beberapa catatan pemerintah terlalu lambat mengemukuskan itu sampai malam itu kan ya jam setengah sembilan, sama dengan jam setengah sebelas kalau di daerah WIT gitu kan betulnya harusnya pemerintah lebih cepat mengemukuskan bahkan kalau pemerintah sudah yakin bahwa tidak mungkin hilal itu bisa dilihat, ya diputuskan saja itu tanggal 31. Sehingga orang tidak perlu menunggu sampai terlalu lama, tidak perlu harus ada yang menyiapkan masakan, yang kemudian ternyata masakan itu tidak bisa dimanfaatkan seperti seharusnya karena lebarannya tidak tanggal 30. Itu kalau menurut saya. Satu hal lagi, Malaysia dan Singapura, mereka kan ikut sidang isbat ya. Tapi akhirnya mereka memutuskan satu sawal itu jatuh pada 30 Agustus. Karena mereka mengikuti Saudi Arabia yang mengklaim telah melihat Hilal. Nah jadi mereka ternyata seperti itu. Nah saya kalau yang kemarin sudah lewat. Tidak perlu kita masalahkan kedepannya. Seandainya di Timur Tengah bisa dilihat Hilal. Apakah tidak mungkin Indonesia itu mengambil sikap sama dengan Malaysia kemarin? Ya sudah, ada satu pihak nah, yang... Tapi harus diterifikasi tentunya ya. Bahwa secara astronomi memang betul-betul yang dilihat itu adalah hilal. Bukannya benda lain yang dianggap sebagai hilal. Gitu. Memang betul seperti itu, mungkin nggak kita mengikuti negara Timur Tengah. Apakah itu Mesir, apakah itu Saudi Arabia, atau siapa saja. Saya tetap mengacu kepada... Hadis yang mengatakan bahwa lihatlah hilal. Kalau tidak lihat, kenapkanlah 30 hari puasanya. Itu kita pegang. Pertanyaannya, dilihatnya itu di mana? Di Indonesia, atau di Malaysia, atau di Singapura, atau di Thailand yang dekat dengan kita? Ataukah di negara Timur Tengah? gitu loh? Ini saya cuma mengajukan usul, mengajukan pertanyaan. Mungkin enggak seperti itu. Demikian Salahuddin Wahid. Saya Kiki Wijaya.